Menurut kamu, ini apa? Sepertinya terbuat dari batu-batu tua Kayak pindah masuk situs kuno Pintunya kayak ngundang masuk itu gak sih? Hmm, jadinya penasaran o i Eh, tapi Memang sebelumnya ada ya tempat kayak gini di parkir ya? Woi!、Eh! Bentar! Ih, jangan asal masuk itu dong! Misalnya ada jebakan bahaya tau! Kau mau masuk, pastikan dulu aman atau enggak. Biar Oli deh yang masuk duluan. Kamu tunggu di sini ya. Eh, Ya, Oli tadi memang bilang bahaya sih. Tapi n g g a k apa-apa. Oli kan zombie. <gulis> Kalau kenapa-napa, bukan masalah besar. Hmm, Dari yang Oli lihat, kayaknya n g g a k bahaya deh. Justru di sini adem loh. Hmm. Kayaknya aman Mau masuk juga gak? Hup. Bah, disini rindang 6 sejuk kan? Nah, yuk kita istirahat dulu Sambil ngomongin rencana selanjutnya、huh? Suara apa tuh? k a k a n g pintunya n gak ya? h、uh, e gak adaaa! k a l gini Mau gak mau secara paksa! Percuma! w a a a p a ada orang? Gak ada orang ya? Batunya tebel sih Tak mungkin kedengeran Terus? Gimana? Kalau d i a m disini aja Kita cuma r i s i sendiri nungguin pertolongan Kalau gini Yuk masuk lebih dalam Mungkin saja ada pintu keluar lain Yuk cari yuk Gitu dong Tapi tetap w a s pada ya Kita n gak g tau h disini ada lucun apalagi Nah kan, baru aja diomongin Hayo, bakal ada apa lagi nih? Loh, gak terjadi apa-apa tuh? Lah, k o r e k s i kamu gitu? Ada p a n a yang m e l e s a t dari dinding? Mana ada! o l i gak liat tuh? Hah? t a n c e p di kepala Woli? Serius? Eh bener dong? Bukan zombie pasti udah mati. Ternyata situsnya cukup bahaya ya. Harus benar-benar hati-hati nih dari sini. Oh, oh ingin n y a k s e s u a t u lagi.、Eh. Lantainya! Ah, lubang jebakan ya. Untung g a d a l m d a l m banget. Kamu g a p a a p a Ada luka g g a k よしおいしいですおいしいですおい l いです n いしいですおいしいですおいしいですおいしいですおいしいですおいしいですおいしいですおいしいですおいしいです Tunggu. Kalau diperhatikan baik-baik... Gitu -baik, kan? Kepiting. Kok ada kepiting? Apa kita di dekat pantai? Tapi kalau kena capit bakal sakit sih. Yuk kabur perlahan yuk. Jangan diprovokasi. Pelan-pelan. 何でそれはのの。まきなまきんでるこれはこれはええ パパありながらとんかんいなきてかさらとじゃうで。パパといやて。いさなかいやてんぼしな。i やきてちゃ。 アピカイニャディボータリンマス。アスティマハオコディジュ a ルイテスデスズアパイアサンビシニロ。サンガニャプルン、バウサトアトドアハタガシ。マシアダジュバガフィルムシンバスコノカンバディコディフィルムシ I'm <laughs> sorry. Bisa keluar ya Situs apa-apaan ini Jalannya pun udah ditutup、huh? Kamu kenapa?、Ah! Artanya hancur berkeping-keping、eh, Tapi kalau diperhatiin Ini bukan emas Tapi cuma dicapir kayak emas Ternyata Palsu <laughs>、huh? Ya sayang sekali sih karena palsu Tapi n gak g apa-apa deh Tuh, Lili d a p a t pengalaman yang mendebarkan bareng kamu